punya persiapan untuk menghadapi hari kematian ini potongan terakhir dari masalah takwa saya pernah teman-teman sekalian mengadakan pelatihan di kota Makassar waktu itu <tuh> pelatihan itu tentang masalah kematian setelah 2 jam 2 jam saya membahas masalah kematian waktu itu, kemudian saya minta panitia-panitia tolong siapin baju e, kain kafan menyan-menyannya orang mati gerandahnya dan di sebelah masjid galikan saya liang lahat Baik Ustaz, dilakukanlah sama panitianya. Setelah 2 jam saya ceramah, gitu kan. Kemudian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kebetulan ibu, -ibu itu tuh, di lantai 2 ada panitianya sendiri perempuan sudah kami atur sebelumnya. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya ada pelatihan. Siapa yang mau ikut? Coba-coba jadi jenazah 5 menit. 5 menit saja saya minta, nggak lebih dari itu. Ada yang angkat tangan, saya Ustaz. Kebetulan Bapak ini tukang batu, adiknya dia kembar Selalu hadir pengajian saya. Jadi ajak kakaknya ikut. Gitu. Saya Ustad mau coba baik, silakan. Tapi ingat, nanti bapak begitu naik di sini di atas meja yang disiapin panitia ada kain kafan sudah ditebar, tidur, baring di sini, tutup matanya. Lalu pasrahkan, jangan jangan bantah, jangan ngomong, jangan apa. Biarkan panitia bergerak membungkus kain kafan segala. Insya Allah aman. Gitu. Saya bilang gitu. Kemudian renungi semua apa yang saya ucapkan. Dia bilang baik Ustad. naik dari meja ada edesmeja, subhanallah, panitia sudah mulai menggulung kain kafan itu. Begitu diletakkan di tubuhnya, ini bapak ini sudah tutup mata. Tersentuh pipinya, nangis luar biasa dia. Nangis, terisak-isak bapak ini. Terus saya bilang, pak, bayangkan sekarang, hirup-hirup di masjid ini, saya bilang gitu, orang ketawa, orang ngomong, kebetulan anak adik dia yang kembar, yang sering ikut pengajian saya, di sebelah kakaknya, di sebelah meja itu, dan membayangkan kalau kakaknya meninggal benar, adiknya menangis, adiknya yang kembar ini menangis, yang murid saya. Kemudian si, ah, si bapak ini mendengarkan tangisan. Saya bilang ini adik Anda lagi menangis membayangkan Anda meninggal dunia. Bayangkan semua hirup-hirup di masjid ini adalah suara di rumah Anda pada saat Anda meninggal. Anda bahkan tidak bisa protes mengatakan jangan ribut Atau panitia meletakkan tangan kiri di tangan kanan di atas tangan kiri di dada nggak bisa protes. Ini sekarang kapas ditaruh sedikit menyan. Ini bau-bau yang memang sudah khusus untuk orang mati. Renungi. Kau diletakkan sedikit saja di kapas, ditaruh di dekat hidungnya, di dekat, dekat kupingnya. Inilah baunya. Lalu saya bilang, bayangkan sekarang semua peluang amal saleh yang anda punya kesempatan mengerjakan, anda tidak kerjakan. Bayangkan semuanya. Ada kesempatan puasa, enggak mau puasa. kesempatan sodaka, enggak mau sodaka. kesempatan sholat, enggak mau sholat. Semua disia-siain. Dan anda memerlukan satu pahala sekarang untuk masuk ke surga. Bayangkan sebaliknya, berapa banyak peluang dosa yang anda tidak sia-siakan semua diiakan. ada kesempatan zina-zina sempatan bohong-bohong kesempatan -bohong, riba-riba semua dikerjakan dan anda tidak sempat taubat sekarang Allah akan hukum anda Allah akan hukum sekarang akan dihukum setelah itu dia menangis ya. kemudian e, jemaah juga ada yang beberapa yang sempat menangis waktu itu lalu saya bilang panitia tolong bantu angkat bapak ini naikkan ke geranda diangkatlah saya bilang bapak tetap tutup mata renungi bayangkan kalau Tangan-tangan panitia ini adalah tangan-tangan memang orang yang sedang mengurus jenazah anda. Sebentar lagi, anda akan kami letakkan di geranda, dan resapi tubuh anda tersentuh dengan besi-besi standis memang yang dibuat. Itu bukan dari kayu, ini gerandanya. Naik dari situ, lalu saya sambil bilang, silakan panitia bawa ke tiang lahat di sebelah masjid. Saya sambil ikutin pakai mix, saya bilang, Pak, ini detik titik terakhir anda bersama kami. Bayangkan semua ini, rumah anda akan anda tinggalkan, kendaraan akan anda tinggalkan, semua akan ditinggalkan. Nih. Tiba di sebelah liang lahat, itu ada beberapa jemaah yang sempat lihat dari jendela masjid, ada juga yang ikut keluar. Kemudian saya turun ke liang lahatnya, saya buatin gumpalan tanah. Ya, ini sunnah Nabi SAW, lalu diletakkan, lalu diturunkan. Saya bilang, Bapak jangan buka mata. Sekarang jasadnya Bapak akan kami turunkan liang lahat. Diturunkan oleh panitia. Kemudian ditaruh, lalu diletakkan kepalanya di tanah itu memang. Lalu saya keluar, panitia keluar, ditutup dengan kain. Saya bilang, Pak, sekarang buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. Satu kali dua meter. Mau rumahnya seribu kali seribu meter, tetap ini terakhirnya, tanah ini. Dan hanya Anda dengan amal Anda sekarang, nggak ada lagi. Kerabat, harta, semua akan pulang nih. Setelah itu saya bilang, panitia sudah angkat, setelah mungkin hitungan satu menit. Ini ini durasi kurang dari lima menit ya, proses ini kurang dari lima menit. Seperti saya jelaskan, cuma dua menit setengah. Ini luar biasa, selesai, saya bilang, Pak, keluar. Begitu dia keluar, jemaah sekalian, sempoyongan bapak itu. Kemudian masuk ke masjid, saya kasih mik, Pak, tolong ceritain ke jemaah. Bagaimana rasanya jadi jenazah lima menit itu dia pegang mik gemetar. ustaz saya tobat, ustaz saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini itu ceritain keburukan-keburukan dia itu kan seperti di depannya tidak ada orang, padahal jemaah ini ribuan orang yang hadir itu dia gemetar ketakutan dia terus usahin banyak orang yang menangis membayangkan juga dirinya gitu. Selesai bapak ini saya suruh siapa lagi yang kedua, siapa lagi yang ketiga sampai lima orang yang coba waktu itu selesai langsung saya tutup pengajian saya bilang bapak ibu sekalian ada ibu-ibu yang coba di atas sampai pinsan terus saya bilang bapak ibu sekalian ini cuma praktek pelatihan satu waktu demi Allah anda akan dibungkus kain kafan dan tidak kembali lagi sekarang masih bisa kembali jangan tunggu penyesalan pada saat itu terbanyak amal soleh jangan terpengaruh dengan lisan-lisannya syaitan yang selalu mengatakan kamu alim ya, kamu begini ya iya, jawab, gak usah ragu ini baru dibilang kamu alim ya cabut kopianya Ganti jilbabnya, kembali lagi ke masa jahiliannya. Subhanallah, lisannya dia cuma pujian dan ancaman orang itu, kejekan orang cuma sepanjang lidahnya. Kalau dia bilang kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya, cuma sepanjang lidah, jangan gila-gila dengan pujian dunia itu. Dan juga kalau dia hardik kita, kamu jelek, kamu begini, cuma sepanjang lidahnya, nggak lebih dari itu, nggak usah khawatir, itu nggak nusuk badan kita kok, gitu kan? Jadi nggak usah terlalu terpengaruh dengan ini. Kita berubah berubah, memang harusnya begitu. Karena mati akan datang jemaah sekalian. Ingat, orang seperti saya dan teman-teman da'i yang lain, kami ini mungkin Allah jadikan, bukan cuma mungkin, memang Allah jadikan penyebab informasi dari Allah sampai kepada Anda semua. Maka harus jadikan sebagai pegangan. Karena manusia yang pintar, manusia yang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, dan bukan menjadi lebih buruk. Ingat, orang kalau jadi lebih baik, maka pasti akan lebih baik hidupnya. Saya tutup dengan perkataan saya. Saya pernah sering sebenarnya saya telepon-teleponan sama teman dekat saya di Saudi, namanya Dr. Husein, teman dekat saya di Madinah, sekarang beliau dokter dan beliau dosen di kampus kami di Madinah. Subhanallah, berapa saat gitu kalau dia telepon, atau saya telepon sering ngobrol-ngobrol, dan saya pernah bilang, ahi daripada kita ngobrol hal-hal yang umum lebih baik, kita saling menasehatin. Satu waktu saya telepon langsung dia bilang, Khalid, ente aja yang mulai nasihat, kamu yang mulai nasihat, saya bilang baiklah, saya yang nasehatin. Saya bilang begini ahi, siapa orang yang paling antum kagumi, yang paling antah kagumi di Saudi, yang paling kamu kagumi di Saudi siapa? yang kamu anggap orang itu di dunia sukses, di dunia dapat semua masalah yang dia inginkan, apa yang dia inginkan, di akhirat kamu sudah yakin dia masuk surga? dia sempat bilang Shay Bimbas, dia bilang sama saya Shay Bimbas, Shay Bimbas ini seorang mufti di Saudi, orangnya Masya Allah, kaya raya, setiap setiap hari itu Shay Bimbas kerjanya, di rumahnya, ini salah satu kebaikannya ya, Itu di rumahnya ada tempat di skat, gitu kan, dipasang AC, itu dibuat makanan untuk 600 orang. Di siang hari makan gratis, malam 600 orang. Tiap hari 1200 orang. Gratis. Sampai tukang sampah, tukang sabu jalan sudah tahu ini rumah ada makan gratis. Rumahnya beliau. Itu dari sekian banyak kebaikan yang beliau lakukan dan tersebar semua setelah beliau meninggal dunia. Subhanallah. Yang jelas dia bilang, Syaibimbas. Kenapa? Syih Bimbas ini karena orang alim, kaya raya di dunia, ilmunya menyebar, dan pastilah dengan kebaikan itu kita tahu dengan keyakinan kita di akhirat akan masuk surga, gitu kan? Dia bilang, Syih Saya bilang, baik. Menurut kamu sekarang, Syih Bimbas sudah masuk surga? Kira-kira masuk surga? Dia bilang, iya. Ini yang kita percaya. ya Dari dari sunnah nabi, orang kalau beriman bernama saya masuk surga. Baiklah. Saya bilang, akhi Ini nasihat saya. Dan ini nasihat saya juga untuk jemaah semua. Saya bilang, akhi Syekh Bimbas sudah meninggal. Dan dia dapat apa yang sudah dia lakukan apa yang kamu sangka insya Allah dia dapat tuh ilmunya sudah nyebar dia sudah berikan makan orang banyak ilmu, eh, dia juga sekarang sudah insya Allah sudah masuk surga artinya di Allah subhanahu wa taala targetkan hidupnya masuk surga sudah tinggal melalui alam barza nanti di akhirat masuk surga itu shayminbas sudah dapat apa yang dia apa yang kamu katakan sudah benar didapat tapi yang penting adalah jadikan dirimu seperti bimbas sebelum kau meninggal artinya kesempatan sekarang mumpung hidup cari orang soleh Yang pasti kalau orang sebutin namanya orang harum tuh namanya. Cari dijadikan jadi kita seperti dia. Jangan kita meninggal teman-teman sekarang orang mana bersyukur kalau kita meninggal. Gitu Ada orang semarang Allah meninggal orang bilang alhamdulillah dia mati. Itu kan luar biasa. Ya? Kita mau kalau kita meninggal orang bilang oh masya Allah tuh orang saleh. Oh masya Allah dia dulu pernah begini. Lalu ternukil kisah-kisah. Subhanallah orang yang ikhlas dalam hidupnya itu cirinya kata ulama kalau dia meninggal kisah tentang dirinya banyak dinukil nanti. Setelah dia meninggal itu makin jubar. Seperti kisah tadi banyak kisah-kisah orang-orang soal yang kita sebutkan itu dari tahun berapa gitu kan sudah lama. Tapi Allah nukil jadi pelajaran, jadi pelajaran, jadi jadi amal jariah buat mereka karena keikhlasannya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kalau kita di dunia berhasil, di akhirnya juga kita mendapatkan berhasil. Tolok ukurnya kalau meninggal orang bisa menilai oh ini baik atau buruk kan gitu. Itu patokannya.